apa-apa pemirsa setia TV1 Titian Kalbu yang dirahmati dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mas sekali saya kecikiran kembali hadir Menjumpai Anda di pagi ini tentunya di Titian Kalbu. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi semua, Bu? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Amin ya amin ya subhanaallah ibu-ibu yang mempunyai hati yang lembut. Amin. amin. amin. Karena apa? Pemirsa kita akan membahas salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Latif yang maha mengasihi atau maha lembut bersama dengan Ustaz Am Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sehat Ustaz? Alhamdulillah lancar tadi perjalanan. Iya deh. Nanti sebelum kita teruskan saya mau sapa ibu-ibu yang di sini ya Ustaz ya kalau enggak pada kabur kalau enggak disapa. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu? Alhamdulillah tetutup tuh semuanya. Alatif. Ya latif bukan alatif misalnya. Ya latif subhanallah. Dari pengajian mana nih, Bu? Agaroka ah, daerah Pondok kopi. Iya, tapi kesini sini udah minum kopi dulu ya, Bu ya. Biar ya, segar ya, Bu. Iya, deh. Baik, usah langsung aja kita membahas tentang hmm. salah satu Asmaul Husna. Alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan uh, alatif ya. Alatif itu artinya apa Ustaz? Benar yang Ma mahal lembut ya? ya. Oh, iya. Iya. Uh, Alatif itu artinya bisa bermakna lembut, mm -hmm. bisa bermakna penuh kasih. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. orang yang penuh kasih cenderung lembut gitu, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Begini mm -hmm. manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebenarnya suka dengan kelembutan. Mm -hmm. Jangan bu. Ibu mendingan punya suami yang kasar apa lembut. Jadi yang yang namanya manusia itu memang senang sesuatu yang ramah, yang lembut gitu ya. Yang teduh, yang teduh ya. Yang lembut gitu. Makanya ad, kata para ahli kalau kita memperlakukan anak dengan penuh kelembutan Sebenarnya kita sedang mengajarkan dia bersikap lembut Kalau kita memperlakukan anak dengan kasar Sebenarnya kita sedang mengajarkan dia berlaku kasar ke orang gitu. Nah Allah itu mahal lembut Di dalam kelembutan itu ada cinta dan kasih Nah oleh sebab itu Cinta kasih Allah itu lebih luas daripada murkanya Jadi cinta kasih Allah Kelembutan Allah tuh. Lebih luas daripada murkanya Maksudnya apa? Boleh jadi Allah murka dengan perbuatan kita Tapi kalau kita nyatobat dengan kesungguhan Nah, ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita Ya. Oleh sebab itulah, kalau kita yakin Allah itu al-latif Maha lembut, maha penuh kasih sayang Maka kita jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Ada satu ayat yang mengatakan kulia ibadialladzina asrafu ala anfusihim lataqnatun mir rahmatillah katakanlah kepada hamba-hambaku yang pernah kerjuru mus ini kabar gembira untuk para pendosa hmm, gitu. Katakanlah kepada hamba-hambaku Yang pernah terjerumus dosa Lataknatumirrohmatillah Janganlah kamu berputus asa Dari ampunan Allah Inna Allah Yagdirudunuba jami'ah Allah akan ampuni dosa-dosamu -dosa jami'a seluruhnya Innahu huwal gutur rahim Sesungguhnya dia maha pengantun Allah itu murka Dengan dosa kita dengan maksiat kita tapi maha latifnya Allah, maha kasih dan lembutnya Allah melewati kemurkaannya. Makanya sebesar apapun dosa kita asal kita sungguh-sungguh bertobat dan mohon ampun, maka ampunan Allah itu lebih luas. Mm -hmm. Itu bagian dari atau refleksi dari mm -hmm. Al-Latif, Maha lembut, mm -hmm. maha, kasih, mm -hmm. maha Penyayang gitu. Iya. Berarti enggak ada alasan misalnya kita ingin bertobat, takut ah, kita kuatir tobat kita enggak diterima oleh Allah gitu ya. ya Ustaz ya. Itu justru salah. Mm -hmm. Itu suuzon sama Allah. Mm -hmm. Jadi uh, apa? Asmaul Husna, mm -hmm. Al-Latif, Allah itu Maha lembut berarti kita harus yakin mm -hmm. bahwa cinta Allah itu begitu luas. Jadi begitu kita berprasangka gini, ah, akanya nggak akan diampuni dosa-mu, mm -hmm. seabre-abre. Mm -hmm. nah, berarti kita sudah khusus, sudah seuzon, mm -hmm. ya, mm -hmm. gitu. Oh kamu e, masih tobat, iya dosaku besar, dosaku luar biasa. Mm -hmm. Tapi aku tahu bahwa ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa. Mm -hmm. Nah itu membuat orang tuh menjadi Uh, Musnuzon. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Kalau Allah itu maha lembut maka biasakanlah kita bersikap lembut mm -hmm. kepada sesama, yeah. kepada bahkan kepada binatang, tumbuh-tumbuhan gitu. Mm -hmm. uh, apa? Saya tadi kemukakan bahwa bila anak dibesarkan dengan kasar, kekerasan. Dia, kekerasan, dia cenderung juga keras ke orang lain. Mm -hmm. Cara ibu bicara mm -hmm. itu akan mempengaruhi, misalnya. Mm -hmm. Ibu nyuruh sholat Anak ibu di lantai dua Rina Sholat Ibu kan kasar Apa kata anak ibu Bentar Iya enggak. Iya Tapi ibu kasar sih Sholat Bentar Tapi kalau gini Anak lagi main game Ibu duduk sebelahnya Sayang Rina Sholat dulu dongnya. Nanti kan dia gak mau juga gini Bentar dong Karena ibu nemput kan Nah gitu Makanya kalau kita bersikap lembut ke anak itu kita sedang mengajarkan dia lembut ke kita dan ke orang lain gitu hmm, hmm. kalau kita ke pembantu suka bilang makasih ya mbak ya, ya. makasih anak juga sedang belajar ya, iya. gitu hmm, hmm. tapi kalau pembantu kita nganterin minum gitu, ambil aja hmm, hmm. itu tuh sebenarnya kita tidak mengajarkan hmm. rasa terima kasih hmm, hmm, hmm, hmm. tapi kalau makasih mbak ya. mbak tolong ambilin minum mbak. makasih ya mbak itu anak kita belajar ya. dan kalau dia tidak bilang gitu, hmm. ayo teteh bilang apa sama mbak, ya. gitu. Ya. Jadi jangan biarin pembantu mengusah. <laughs> nah ini artinya apa? Mm -hmm. Kalau Allah itu alatif, al maha lembut, maka kita bersikap lembut. Ketika kita bersikap lembut, sesungguhnya anak-anak kita dan siapapun sedang belajar kelembutan pada kita. Mm -hmm. Dan ingat manusia itu diciptakan menyukai kelembutan. Ya subhanallah. Hmm. Bagaimana Ustaz kalau kita bisa ingin mengasah hati kita untuk selalu uh, lembut ya, gitu istilahnya kita gampang simpati sama orang, gitu gampang istilahnya empati juga itu kan mengasah kelembutan hati kita supaya hati kita tidak terlalu keras ya. Jadi hmm. melihat orang susah, kitanya kayaknya at ah, biarin aja dia ini dia ini yang susah, saya enggak. Tapi kuncinya mengasah ya, itu kelembutan hati kita dengan cara apa sih Ustaz? Ya yeah. hmm. sesungguhnya begini kualitas hati manusia memang betul bahwa. Hmm. Kalau Allah itu mahal lembut kan kita harus belajar juga ya. untuk bersikap lembut ya? Lembut itu sebenarnya bermuara dari kualitas kolbu, kualitas hati Nah kolbu itu ada tiga macam kualitasnya Ada Berapa bu? Tiga, tiga macam Nanti lupa lagi juga gak apa Kualitas yang pertama Kualitas yang pertama disebut dengan kolbun mayitun Hati yang mati Nah kalau hati yang mati itu hati yang tidak mau menerima ajaran kebaikan. Hmm. Allah menyebutkan a'andar tahum amlam tundhirhum la Kamu kasih peringatan dengan cara halus dengan cara kasar sama saja. Mohon maaf misalnya, ibu punya suami atau bapak punya istri yang diajak pada kebaikan susah. Hmm. Ya. Itu tuh kalbunnya mati. Hmm. Gitu. Mas salat hamd dulu. Mas ya. salat lah papa juga belum tuh masuk purga, gitu. jadi susah gitu diajaknya Itu namanya kolbun majid. Hmm. Yang kedua kolbun marid hati yang sakit. Hmm. Siri orang yang hatinya sakit itu kalau ibadah dia nggak merasa nikmat. Bersam hmm. itu hmm. dari mulai takbir sampai dengan salam datar-datar saja. Hmm. Kan kalau ibu-ibu di sini Siri itu bisa sambil nangis. Ya? Subhanallah. Ada yang ini pas diri ya temannya lewat. Kan ada kan bunyi yang gitu. Dia lagi wirid temennya lewat gitu. Kan. Nah, artinya kan orang yang kalbunya sakit itu memang dia enggak merasa nikmat dalam ibadah. Gitu. Ibadahnya tidak berbekas ya, Ustaz ya. Uh, iya, jadi masalah. enggak enggak ber, enggak Enggak ah berkesan mm -hmm. kepada jiwanya mm -hmm. ibadah itu datar gitu aja mm -hmm. orang yang kolbunya sakit itu memang susah punya jiwa kelembutan tapi bisa disembuhin nggak Ustaz ya kalau misalnya mm -hmm. memang hati kita sakit gitu sangat, sangat bisa sangat okay. bisa dengan cara apa kita akan bahas berikutnya mm -hmm. dan pemirsa jangan kemana-mana titi kau akan kembali setelah saat ini tetap bersama kami insyaallah atau maha mengasihi atau maha lembut ya Ustaz ya. Berarti kita pun juga sebagai makhluk Allah, hamba Allah, kita juga harus mempunyai hati yang penuh dengan kelembutan, kasih mengasihi, sayang menyayangi gitu. Nah, kemarin tadi kata Ustaz ada hatinya yang sakit dan bisa disembuhkan dengan cara apakah Ustaz bisa disembuhkan? Ya. Gini teh, ya hmm. Jadi Uh, tadi saya katakan, bu ada berapa macam hati? Tiga. Ya. Ya. sudah <laughs> <laughs> Jadi gini, langsung diapalin ya. Satu hati yang mati, ya, yang ya. sudah tidak bisa disentuh lagi dengan nasihat. Mm -hmm. Kalau hati yang sakit, ya sebenarnya dia masih bisa disentuh. Hanya memang dia mengalami kegersangan batin. Mm -hmm. Terus katanya orang yang hatinya sakit itu cenderung sulit memaafkan kesalahan orang, kesulitan mm -hmm. ya, memaafkan kesalahan orang. dendam juga sama sih. Uh, ya agak dendam lah gitu. Mm -hmm. ya, gitu. Mm -hmm. nah terus yang ideal tuh kalau bun salin hati mm -hmm. yang sehat. Mm -hmm. nah, jadi sifat uh, kelembutan itu harus lahir dari hati yang sehat. tadi TC tuh bilang gimana mm -hmm. hati kita sehat mm -hmm. bisa sangat bisa ibadah-ibadah mm -hmm. yang kita lakukan seperti sholat tahajud, mm -hmm. sholat duha, ya pokoknya ibadah-ibadah sunnah hmm. Itu sebenarnya salah satu cara untuk melembutkan hati kita. Seorang sahabat pernah bertanya hmm. Abu Hurairah pernah bercerita, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya melembutkan hati? Hmm. Melunakkan hati supaya tidak kasar." Hmm. Apa kata Nabi? "Ita'il masakin wa ushro saliyatana." Cintailah, berbagilah dengan fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hmm. Hmm. Yang dimaksud usap kepala anak yatim hmm. itu bukan ibu ...datang ke Panti Asuhan... <laughs> Terus ke Yayasan Ketua Yayasan Bapak maaf dibariskan tuh anak-anak <tuh> eh, Ibu usap Kepalanya satu-satu eh. Terima kasih ya, Assalamualaikum <tuh> Yang dimaksud mengusap Kepala anak yatim artinya Kita melatih jiwa kita dengan Mencintai, fakir, miskin, anak yatim Nah itu sebenarnya salah satu Bentuk latihan <tuh> untuk menghidupkan hati <tuh> <tuh> Jadi memang Cara menghidupkan hati macam-macam. Salah satunya dengan mengasah jiwa kita Dengan ibadah, kemudian Berbagi rezeki, ke kenikmatan, kebahagiaan dengan paket miskin dan anak-anak yatim. Mm -hmm. Nah, di, Dari situ mm -hmm. diharapkan kita memiliki hati yang memang lembut. Mm -hmm. Ya, ya. Ya, sampai mau bertanya ibu, silakan. Oh iya, silakan ibu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu Sulis. Saya mau tanya Pak Ustaz. Iya, silakan. Bagaimana peran pergaulan? Uh, untuk menentukan lembut atau tidaknya hati seseorang mm -hmm. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Iya mm. ini saya pikir penting juga ya Bu ya Tadi Ibu Sulis bertanya Peran pergaulan dengan kelembutan hati kita mm -hmm. Ini memang diakui Bu Bahwa yang namanya pergaulan itu Banyak loh pengaruhnya Sampai Nabi Ibrahim saja berdoa begini Robbi habli hukman ya Allah beri aku ilmu dan kearifan wa alhiqni bis dan dekatkan aku dengan lingkungan orang-orang saleh. Jadi kalau kita gaul dengan orang-orang yang santun, kita kebawa santun. Kalau kita gaul dengan orang-orang yang kurang santun, yang ngomong jorok, itu kebawa juga. Ya, itu berarti betapa lingkungan. Kalau ibu enggak pernah ngedosik kalau gaul dengan yang ngegosip ini mah ibu mendengarkan. Udah gitu. Tuh. Oh gitu. Nah, ke bawah. <laughs> Aku baru tahu swear bener. Padahal ibu tadinya enggak berniat Ikut kan Bu. Nah, gitu. Jadi memang betul bahwa pergaulan itu banyak pengaruhnya. Nah, terus ada hasil penelitian <tuh> dari para pemirsa. Katanya hal-hal buruk itu banyak yang dari gaul. Contoh, mabuk-mabukan, minuman keras itu ternyata riset menunjukkan hmm. itu dari gaul. Hmm. Nggak ada orang gini habis nonton TV One tiba-tiba saya pengen mabok ya. <laughs> <laughs> gitu, <tuk> iya iya. Tiba-tiba gitu ujung-ujung. <tuk> iya. Enggak ada. Iya benar. Pasti yang namanya mabuk-mabukan itu dari gaul. Ya. Jadi dari gaul. Enggak <tuk> ada orang gitu tiba-tiba malam-malam mah apa-apa tuh saya pengen judi. <tuk> ujung-ujung gitu ya. Tiba-tiba. <tuk> ada enggak Nggak iya Nggak. iya. Narkoba itu dari gaul. Maaf, merokok dari gaul. Mm -mm. Bu, ya, itu orang suka merokok itu dari gaul. Jadi tidak ada orang berinisiatif merokok hanya karena nonton iklan. Orang tuh merokok ya, selain dikuatkan oleh iklan juga pergaulan. Jadi ternyata hal-hal buruk terbukti itu dari gaul. Tapi betapa banyak orang jadi baik dari gaul juga. Ya dari Gaul. Mm -hmm. Nah jadi dengan demikian eh, apa pandai-pandai lah. Kalau kenal dengan siapapun nggak masalah. Mm -hmm. Tapi akrab kita memang harus pilih mm -hmm. yang kira-kira akan membuat hati kita lembut. Mm -hmm. Jadi kalau kira-kira ini ini kok kasar begini ya nggak kenal boleh. Mm -hmm. Tapi akrab gitu mm -hmm. yang menjadi sahabat karib itu memang harus yang bisa memberikan saham kebaikan untuk diri kita atau atau kalaupun kita boleh saja berada dalam lingkungan yang kurang bagus tapi kita harus punya power punya energi punya kekuatan untuk mempengaruhi orang nggak uh, tahu ya dalam ibu tahu ragi untuk apa bu untuk bikin tape sekarang kalau saya bikin tape sebut saja satu liter ya uh, satu liter apa bu tan kalau tape-nya eh kalau raginya berapa? Satu liter juga, Bu? Nah, ya. Nah, berarti cukup satu biji saja. Ibu lebih baik jadi ragi di manapun berada, tapi ragi kebaikan. Ya, orang biasa ngegosip gitu mulai ibu masuk pelan-pelan. Akhirnya yang digosipin tuh bukan keburukan tapi kebaikan gitu iya. ya. Nah, orang tadinya iri, dengki gitu, ibu masuk ke lingkungan itu, ibu jadi ragi. Mm -hmm. Bagaimana mereka menjadi orang yang selalu berterima kasih dan apa menghargai mm -hmm. kelebihan dan menerima kekurangan orang. Mm -hmm. Jadi prinsipnya kalau kita berada di lingkungan buruk, jadilah kita ragi kebaikan. Mm -hmm. Gitu. Iya nih. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada per ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, sudah cukup, Bu. Jawabannya iya. Baik, silakan yang mau bertanya lagi. Iya, silakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Ami ya. uh, Saya mau tanya ke Ustaz uh, Apabila ada pasangan suami istri yang sedang bertengkar Apakah kita boleh ikut campur Sedangkan pertengkaran itu melakukan tindakan kekerasan Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini kaitannya dengan kelembutan kan iya, ya. Betul. Begini Bu, ada saat dimana kita boleh ikut campur, ada saat dimana kita tidak boleh sebenarnya tergantung kasusnya. Hmm. Kalau cuma cekcok cekcok itu, uh, sebaiknya kita tidak ikut karena ikut malah belum tentu jadi kebaikan. Hmm. Tapi kalau sudah main fisik, misalnya tetangga ibu dicekik, hmm. suaminya. Ya ibu tolong jangan, ayo terus ayo. <laughs> ya, jadi artinya maksud saya itu tergantung keadaan hmm. ya gitu. Ada istri misalnya ya suaminya bawa bawa sapu hmm. ya kan, ayo ayo. Nah ibu boleh ikut campur tapi ikut campur dalam arti menelay, ya kan gitu. Nah tapi kalau lagi cocok itu ya belum tentu kita ikut campur tuh ada baik belum tentu baik mm -hmm. ya kan gitu makanya kalau problem rumah tangga itu yang paling baik sebenarnya aslinya selesaikan mm -hmm. dulu oleh mereka mm -hmm. jadi di dalam agama juga katanya apa mm -hmm. kalau suami istri bermasalah itu coba uh, mm -hmm. apa Doh. selesaikan dulu mm -hmm. kalau udah mentok baru ada orang ketiga nah yang bahaya baru beda paham dikit udah cari orang ketiga mm -hmm. mending cari orang ketiganya yang adil ternyata orang ketiga. Orang ketiganya mantan ke mantan pacar. Kan so, malah jadi masalah. Masalah gitu ya, Bu ya. Nah, jadi dengan demikian tergantung kasusnya ya Bu ya. Ada saat boleh ikut campur. Ada juga saat sebenarnya bukan ikut campur, ikut e, menjadi penengah ya. Ikut campur enggak boleh, tapi menjadi penengah. Dan sebenarnya kalau kita jadi penengah e, boleh. Bahkan saking pentingnya jadi penengah itu Boleh kita berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih mm -hmm. Berbohong itu haram Tapi dibolehkan berbohong untuk mendamaikan mm -hmm. Ya misalnya uh, kita bilang sama istrinya Sebenarnya suami kamu itu masih sayang kepada kamu mm -hmm. Bahkan dia selalu merindukan kamu Misalnya ibu punya teman uh, dia balik ke orang tuanya kan gitu Terus ibu juga bersahabat dengan suami mm -hmm. gitu pas suaminya tuh tuna ngomong gitu. Itu mah ngarang ibu sengarang-sarangnya. Nah ngarang. Nah tapi begitu ketemu dengan si suaminya, eh kemarin aku ketemu sama istrimu saya dia merindukan kamu. Gitu. Ternyata dia sangat sayang sama kamu. Walaupun penampilannya kayak kasar gitu, tapi sebenarnya sayang. Gitu. Di balik kekasarannya itu ada kelembutan dan hati yang sangat dalam dan cinta. Sama iya, ngarang kan? Akhirnya mereka bisa damai. Nah, itu segitunya gitu kan iya. untuk mendamaikan orang ya. iya, yang bahan. paling bahaya adalah bohong untuk ngadu domba Oh itu lebih dah <laughs> bohongnya saja dosa ya apalagi ngadu dombanya iya. baik Resta tadi kita akan lanjutkan dengan pertanyaan di sekian berikutnya ya ibu ya dia mau bertanya lagi pastinya jangan kemana-mana pemirsa ketika kamu akan kembali selain yang satu ini tetap bersama kami Insya ya Allah mendengar ya ketika mungkin teman kita saudara kita kerabat kita sedang diuji atau diberi cobaan oleh Allah kita selalu bilang gini itu tandanya Allah masih sayang sama kita tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya ketika seorang hamba Allah di uji apakah engkau mau berputus asa terhadap rahmat Allah atau tidak Emang benar Ustadz kalau misalnya kayak misalnya uh, tahun lalu Bu, apa kita banyak sekali mendapatkan musibah di negeri ini ya Ustaz ya, apakah memang itulah tanda kasih sayang Allah berikan kepada kita? Ya. Begini, <coughs> musibah itu apa sih Bu? Masibah. Lupa lagi. <laughs> <laughs> musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita <laughs> dan itu tidak mengenak. <laughs> Ya Bu, yang namanya. Jadi yang namanya musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita dan itu tidak mengenakan. Ya, ya. Itu namanya musibah. Ya. Nah aroda, ya idha ahbabillahu apabila Allah mencintai suatu kaum, suatu bangsa atau seseorang, ibtalahu Allah akan memberikan kesian. Nah, begini, musibah itu ada dua kemungkinan. Ada musibah yang sebenarnya itu karena saham kita. Karena memang ya kita bersaham di situ, boleh jadi terjadi banjir itu karena kita itu kesalahan kita. Mohon maaf di Jakarta ini rawa-rawa sudah jadi Sudah jadi apartemen? Boleh dibikin gitu asal drainasenya yang bagus, ya? Ini drainasenya aja nggak seimbang. Apa yang terjadi? Tiap hujan, kaya yes. itu musibah karena ulah manusia orang pakai mobil tabrakan itu kalau dia bawa mobil ugal-ugalan terus kecelakaan itu musibah tapi ada saham kita ya. terus ada lagi musibah yang tidak ada saham kita itu murni kehendak Allah ya. contoh terjadi gempa nggak ada saham manusia di situ gempa ya gitu nah, terjadi apa tsunami itu nggak ada saham kita nah kalau kita ditimpa musibah, uh -huh. yang pertama introspeksi, jangan-jangan itu saham kita, uh -uh. itu, uh -huh. jadi jangan langsung, ini dari Allah <laughs> <laughs> ya, Ini banjir, Jakarta banjir sih, ini dari Allah <laughs> Allah, harusnya apa? Introspeksi dulu, ya, kenapa Jakarta banjir? Oh iya, ya Allah ampuni hamba. Ini terjadi karena kesalahan kehilapan hamba. Gitu. Jadi jangan dikit-dikit nyalahin oh. Allah. Gitu. <laughs> nah, kalau kita sudah melakukan introspeksi ya, baru kemudian kita berdoa. Apa doanya tadi? Innalillahi <laughs> wa inna ilaihi Allahumma ajur ajurni bimubdi wa kholqiha khairum minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang kau berikan, dari ujian yang kau berikan, dan berilah kami ganti yang lebih bagus dari itu. Nah, oleh sebab itu kembali ke pertanyaan tadi tadi memang musibah itu akan jadi cinta Allah kalau sebenarnya itu bukan saham kita. Kemudian kita berlapang hati menerima ujian itu sebagai bagian dari bahasa cinta Allah kepada kita gitu. Kalau kita ditimpa diuji di dengan penyakit, bisa ujian bisa ajal. Kalau kita diuji dengan penyakit kita sabar Maka itu penghapus bagi dosa-dosa kita Tapi kalau kita diuji dengan penyakit itu Menggugat Allah, menyalahkan Allah Apa dosa saya, kok saya dikasih penyakit kayak gini Nah itu bisa jadi azab Jadi sebenarnya apa yang menimpa diri kita Apakah itu ujian atau azab Tergantung bagaimana kita menyikapinya Itu yang paling penting Makanya kalau hati kita bersih Maka semua yang menimpa diri kita itu pasti jadi kebaikan. Itu sebabnya Nabi mengatakan sungguh menakjubkan mental orang beriman. Apapun yang menimpa dirinya baik. In asabatus sarau syakaro. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur. Wa in asabatu dzarau sabaro. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar. Maka sungguh apapun yang menimpa orang beriman itu baik. Subhanallah. Baiknya juga ada pertanyaan. Silakan Ibu yang mau bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu nenek Saya ingin bertanya Pak Ustad ya. Jika suami istri sedang bertengkar Di depan anak-anaknya Apakah akan berdampak buruk terhadap anaknya, Pak? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di awal sudah kita bahas sedikit ya Ustad ya? ya udah kita singgung Tapi hmm. ada hal yang memang perlu penegasan hmm. Bahwa kalau Allah itu kan pembahasan kita tentang Allah Allah itu maha lembut, maha penungkasi ya gitu. Nah, kalau kita dalam kehidupan rumah tangga pastilah selalu ada konflik itu pasti ada. Jadi eh, perbedaan paham, perbedaan pendapat itu hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Namun tentu saja kita sebagai orang tua kalau bisa bertengkar itu kan jangan di depan anak. Dan Bu eh, kalong garis bawahi kalau kita ini katanya nih e, ciri ketidakarifan seseorang ketika keburukan pasangan kita diceritakan sama Aa denger ayah kamu tuh playboy asli. Mamah juga udah tahu. Walaupun benar suami ibu teh playboy ini. ya. Jangan dilaki. Kata suami, "Teteh jangan kayak mama kamu play girl parah nggak ya. walaupun bener istrinya itu play girl ya. jadi gini jangan pernah membuka keburukan uh, di depan anak bahkan anak berpikir negatif juga kalau bisa mama mama kenapa ya si papa tuh gini gini gini kok pulang itu jam dua jam satu aku mah aneh gitu ya apa ya na itu ayah itu yang bikin mamah kagum juga itu padahal hati ibu ter sabit-sabit-sabit teriris-iris seluruh lantai yeah. berantakan tapi ibu katakan emang papa kamu tuh suami yang luar biasa eh ayah. ayah yang bertanggung jawab sampai cari rezeki sampai jam 1 dari mulai jam 5 pagi. Itu kan mamah juga suka terheran-heran kan sekali itu papa kamu. Jadi jangan gini Kenapa ya sih papa? Iya memang papa kamu goblok Mama juga gitu ya Syukur kalau kamu ngerti syukur Nah karena apa? Itu gambaran bahwa kita tidak memiliki mental eh, penuh gitu ya. Jadi kalau kita terlalu sering menampakkan perseksokan di depan anak Itu akan berdampak Uh, yang dikhawatirkan ada trauma. Iya. Uh, aku malas berumah tangga. Mm -hmm. Si papa juga sama si mama berantem. Mm, iya, nah iya, itu iya. kasihan anak kita nanti ya. Iya. Baik ibu, dia mau bertanya lagi silahkan. Iya, iya silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ajan neneng. Boleh. Apabila, Apabila ada rekan kerja hati. yang selalu dengan uh, ingin menjatuhkan kita, apakah kita harus tetap lembut dengan musuh kita? Terima ya, kasih. Oh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa tesis? <laughs> Bersikap, Bersikap, Bersikap lembut terhadap musuh kita, ibu. Ya. Ibu punya musuh ya? Hmm. Jangan <laughs> Jadi mungkin yang dimaksud ibu adalah. Ee, dalam hidup itu kan kadang gini Bu Ada orang yang Aneh kok dia tuh suka sama kita iya, gitu loh iya. Padahal perasaan kita Baik-baik aja ah, Terus kita memperlakukan dia sama aja dengan yang lain gitu kan Se Ini mah secara gitu Dal <tik> <tik> Dalam pergaulan suka ada gitu kan Bu uh, yeah, Iya gitu ya Kenapa yang mertua tuh Kayak benci banget sama aku Kata Ibu Teh Padahal aku mantu yang Biasa-biasa aja Santun gitu Kenapa ya Ini mah sebagai manusia kan ada ya kayak Kadang-kadang gitu Nah mungkin yang dimaksud ibu musuh tuh Tiba-tiba dia memusuhi Yang tanpa sebab itu kan bu ya Nah ini Hati kualitas hati kita perlu Katanya Seindah-indahnya manusia Adalah orang yang mendoakan Kebaikan Kepada orang yang berbuat buruk pada dirinya jadi ibu kalau gitu itu doakan saya Ya Allah, misalnya ibu dimusuhi di ya Oleh ibu wati sama ibu Irna <tuh> Ada gak nama ibu wati bu? <tuh> ini kalau ada ini sengarang-arangnya Ibu wati sama ibu Irna Nah ibu itu ketika sholat, habis sahajin, apa Ya Allah, maafkanlah kesalahan teman-temanku Sekiranya itu karena kelakuanku Bimbinglah agar aku tidak melakukan kekeliruan Tapi kalau itu kekeliruan dia Ya Allah maaf Doakan Dan ingat sebaik-baik doa ketika kita mendoakan orang lain Dan yang didoakan itu tidak tahu Itu doa yang TOP Top banget Itu doa yang paling bagus Kita mendoakan orang lain Dan yang didoakan tidak itu tahu. tidak tahu nah, hmm. Itu yang paling bagus Katanya Bu Kalau kita mendoakan orang lain Ya Ya Kalau kita mendoakan orang lain uh -huh. Lalu orang yang didoakan itu tidak tahu uh -uh. Itu sekian puluh malaikat akan mengaminkan doanya Kalau misalnya saya katakan Ya Allah maafkanlah segala kesalahan sahabatku Yang selalu berprasangka buruk Ampuni ya Allah Itu di atas kita Malaikat mengatakan Amin Ya Allah kabulkanlah doa orang ini Dan berikan kepada orang ini kebaikan Sebagaimana dia memintakan kebaikan kepada orang lain Nah kalau kita udah doakan kebaikannya, terus kita introspeksi diri, dia tetap begitu, ya sudah, itu sudah di luar kemampuan kita. Ya. Terus kalau ibu udah ngedoain, gak usah cerita, kamu tuh gak insap-insap ya. Aku tuh tahu gak ngedoain tiap tahajud, tiap luha, kamu tahu gak tanganku ini sampai gede gini tuh sujud, ngedoain kamu, kok kamu gak insap-insap sih, gak usah gitu. Karena doa yang bagus ketika kita mendoakan orang lain Dan yang didoakan itu tidak terlalu Itulah iya. doa yang paling tulus Dan doa yang paling ikhlas mm -hmm. yeah. Iya berarti kita harus Selalu juga hati kita Untuk memaafkan orang lain Dan bersikap baik, bersikap baik juga ya Ustaz Walaupun efek-efek kita tetap tidak baik nah, Ustaz uh, apa sih yang kita bisa lihat Bagi seseorang yang Mempunyai hati yang lembut Dalam tingkah lakukah bisa dilihat Dalam perkataankah Dalam akhlakkah bagaimana Ustaz bisa Bapak ada alatif al dalam diri seseorang itu yeah. Pertama ya. Yeah, mm -hmm. Kalau kita bicara uh, Alatif al mm -hmm. ya. Yeah, kalau kita bicara alatif al mm -hmm. Sesungguhnya alatif al itu kan Sifat Allah yeah. mm -hmm. Hanya milik Allah yeah. mm -hmm. Kita gak mungkin menyamanya yeah. mm -hmm. Tapi kita bisa belajar Bagaimana menjadi orang yang penuh kelembutan yeah. Gitu kan mm -hmm. Nah kalau kita bicara Belajar bagaimana Eh, kita memiliki kelembutan pertama yang harus diasah tentu saja apa tadi bu lupa lagi apa, -apa. apa ya. Ya. lupa lagi juga apa-apa saya tadi katakan kembali pada kualitas hati iya. memang kalau pagi-pagi itu concern kualitas hati nah iya. kalau kualitas hati kita sudah bagus insyaallah eh uh, ekspresi. Ya. Hmm. Jadi itu katanya setiap orang ada pancarannya. Hmm. Jadi ada yang wajahnya itu memang sejuk. Hmm. Dan ada wajah yang rudah Setiap hari rodet aja iya, ya. Kalau bu rodet bu, lihat, lihat wajah itu kesel aja gitu. <laughs> kan ada ibu. Oh yang ya, mengkerung gini bu. Kalau saya tadi terus begitu iya. duduk di sini lihat ibu-ibu itu kan sejuk. Mm -hmm. Bukan ngantuk sejuk. Ya. <laughs> iya kan gitu. Nah, Tapi ada yang rudet gitu. Ya. Uh, Iya baik, nanti kita akan bahas uh, lagi Ustaz, ya, Bagaimana aplikasinya atau aplikasinya uh, Ya lah, itu dalam kehidupan kita Sehari-hari, tetap bersama kami Pemirsa di Titian Komoh, kami akan kembali Setelah kesempatan berikut Insyaallah. dan mahasiswa bersama kami di Titian Kolbus sebelum kita menuju ke kesimpulan saya mau bertanya lagi nih Ustaz. Dalam kita seringkali membaca Al-Qur'an ya, Bu ya. Al-Qur'an juga menjadi sifat dalam hati kita, Obat itu kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan ya pikiran kita juga kemana mana-mana gitu. Misalnya Al-Qur'an sebagai obat hati kita. Nah kalau misalnya Al-Qur'an dijadikan Yaitu tadi untuk membuat hati kita selalu lembut Bisa saja, ya Ustaz ya? Iya, bahkan hmm. memang ada ininya Ada ayatnya hmm. Hmm. Ya, hmm. hmm. ya Ayuhannas, wahai manusia Qodja'atku mau indotumnya robikum Wahshifa ulimat isudur hmm. wahai manusia sungguh telah datang kepadamu nasihat yang baik dari Tuhanmu hmm. maksud nasihat yang baik dari Tuhan itu Al Quran ya. Quran itu shifa ulimat isudur obat batin hmm. jadi yang namanya Quran itu mohon maaf Quran itu e, sebenarnya intinya menurut ayat itu shifa ulimat isudur obat hati kami hmm. Kamu pelit Coba rajin belajar Quran Amalkan Al-Quran Insya Allah kamu punya jiwa kedermawanan Kamu pendendam Coba kamu baca Al-Quran Nanti jiwa maaf kamu lebih luas gitu. Kamu kasar Coba baca Al-Quran Pahami maknanya semoga dengan itu kamu jadi lembut iya. jadi uh, mm -hmm. testis yeah. memang mm -hmm. uh, erat kaitan antara mm -hmm. bacaan Al-Quran dengan uh, kelembutan hati kita mm -hmm. jadi kalau Allah itu Allah itu Allah itu maha lembut, maha halus, ya maha penyayang, penyayang maka kalau kita ingin memiliki jiwa yang penuh kelembutan asahlah jiwa kita ini dengan bacaan Al-Quran mm -hmm. kemudian asahlah Jiwa kita itu dengan ibadah-ibadah sunnah Kemudian yang ketiga asahlah jiwa kita itu dengan datang ke majlis sa'ri mm -hmm. Karena bu yang namanya majlis sa'ri ya gak bisa digantikan oleh apapun juga mm -hmm. Kayak majlis seperti ini gak bisa digantikan karena mm -hmm. ada pertemuan yeah. gitu kan Ibu pergi bahkan kata nabi Setiap langkah yang kamu ayunkan ke majlis ilmu itu penghapus dosa Ya kalau ibu naik mobil setiap putaran ban mm -hmm ya itu penghapus dosa gitu. Nah, itu untuk melembutkan hati. Kemudian yang keempat cari lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik. Kalau lingkungan ibu kurang baik, bagaimana ibu jadi ragi yang bisa mempengaruhi lingkungan itu jadi baik. Kemudian yang kelima untuk melembutkan hati jangan lupa kekuatan doa. Doanya robbana la tuzikulubana badai ihdaitana wa hablana min ladunkarahmatan innaka antal wahab. Itu doa agar kita selalu dibimbing hati ini sehingga hati kita lebih berkualitas dan kita memiliki kelembutan. Dan semoga saja kita bisa belajar dari sifat alatif al mahal lembutnya Allah SWT tidak hanya lembut tidak hanya terlihat dari luar saja tapi di dalam hatinya pun yang harus kita selalu asa ya Ustaz ya, ya. baik Ustaz terima kasih waktunya sudah habis terima kasih untuk waktu ilmu kesempatan salam untuk wajah Ustaz ya hati-hati di jalan ibu-ibu juga terima kasih ibu sudah ada di sini sudah selaturahim insya Allah kita ketemu lagi ibu-ibu juga terima kasih selasalah terahin insyaallah kita ketemu lagi dan pemirsa terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami selama 1 jam ini dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kobus di Parisen sampai dengan Jumat jam 04.30 pagi hanya di TV1 sebelum berpisah menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Segera kami ustazan beserta yang hadir pagi ini mohon pamit wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.